Serah Ikut Mari kawan, Kita goyang bareng-bareng Wiwi di sini dance ya. Wonogiri. Sok Sudah kawan goyangnya bareng <SILENCATisi> Wiwi dan di sini adik-adik kalau mulang ya. <SILENCATISMATIFICAN> <SILENCATISMATIFICAN> <SILENCATISMATIFICAN> Situ ternyata ya, ngelali request dari yang di depan sudah Wiwi nyanyikan disini.